Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa Wa baraka ala abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Para pemisah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Telah datang bulan itu Telah datang Bulan yang dinanti-nanti Jangankan Makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhan syahrun mubarak." Da. Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan penuh berkah. Faradallahu 'azza wa jalla 'alaikum siyama. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di dalam riwayat yang lain Riwayat Imam Tirmidzi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna hadha ash-shahra sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian maka jangankan manusia biasa Rasul kita Sari Taula dan kita Muhammad ibnu Abdullah shalawatullah wasallam wa barakata menyambut bulan ini maka ayo sambut sambut bulan ini dengan sebaik-baiknya apalagi memang bulan ini pantas untuk disambut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza kana awul leilatin min, ram min syahri ramadhan Suffidati syayatin wa maradatul jin Waghullikat abuabun nar falam yuftah min habab Wafutihat abuabul jannah falam yuglaq min habab Wayunadi munadin ya bagi al khairi aqbil Wahai bagi syir aku sir, wali Allah utaqa' min al-nar, wadalikah klu leila. Jika pada malam pertama bulan Ramadhan, maka para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin diikat, dibelunggu dengan rantai dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Tidak ada yang terbuka satu pun dan Dibukakan pintu-pintu surga Tidak ada yang tertutup satu pun Lalu ada suara yang bersuruh Wahai pencari kebaikan Ayo sambut bulan Ramadan Wahai pencari kebaikan Ayo sambut Wahai kaum muslim Yang insya Allah diberikan oleh Allah Umur kesempatan untuk masuk bulan Ramadan Sambut bulan Ramadan Sambut bulan penuh berkah ini Bulan yang satu-satunya, namanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ayo sambut. Waya bagi syarri aqsir. Wahai yang pencari kebaikan, cukupkan bulan Ramadhan. Bukan saatnya untuk mencari keburukan di dalam bulan Ramadhan. Cukupkan keburukan dalam bulan Ramadhan. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang yang diperdekakan dari api neraka. Dan itu setiap malam bulan Ramadan Setiap malam Tunggu apa lagi? Ayo sambut bulan yang penuh dengan berkah ini Kalau ada yang bertanya Ustaz, bagaimana kita menyambutnya? Maka saya bacakan perkataan indah Dari seorang Imam Jalim Seorang mujahid Di abad ke-15 hijriah ini Al-Syikh Abdul Aziz Ibn taala. Beliau mengatakan Hadha asyahr syahr azim mubarak bulan ini adalah bulan yang agung yang penuh dengan berkah fastaqbiluhu rahimakumullah bil farahi was surur maka ayo sambut bulan ini semoga Allah merahmati Anda kalian dengan cara apa yang pertama dengan kegembiraan dengan kesenangan bukan berarti aduh Ramadan datang lagi ini nahan lapar lagi, nahan haus lagi, ya nggak boleh mengerjakan ini dan itu, seakan-akan terkekang dengan masuknya bulan Ramadhan. Maka sambut bulan Ramadhan dengan kegembiraan. Walazimah as-sabiqah al-siyami. Nah, yang kedua yaitu menyambut bulan Ramadhan dengan tekad yang benar, yang jujur untuk berpuasa di dalam bulan Ramadhan. Wakiani dan untuk benar-benar Menggunakan malamnya untuk ibadah. Karena para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadhan terkenal dengan bulan-bulan yang sangat khusus yang hanya dimiliki bulan Ramadhan. Pertama, bulan Ramadhan syahr tilawati quran Bulan Ramadhan terkenal dengan bulan membaca Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadhan terkenal dengan syahrul qiyam Yaitu bulan untuk bangun malam. Yang ketiga bulan Ramadhan dikenal dengan Syahrul Jut. Yaitu bulan kedarmawanan. Bulan untuk bersedekah. Bulan untuk berbuat baik dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu. Bulan yang Rasulullah SAW digambarkan oleh Abdullah bin Abbas sebagai... Albaluminarihliwors salah lebih utama dibandingkan angin yang mengalir angin yang mengalir tidak pernah terputus maka kebaikan Rasulullah SAW dalam bulan Ramadhan tidak pernah terputus para ikhwah. Amin. yang dirahmati Allah Subhanahuwataala kemudian beliau mengatakan wal musabaqatu fihi ilal khayrat dan menyambut bulan Ramadhan dengan bertekad yang kokoh yang bulat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan Jangan sampai Ada kita malas Dalam kebaikan Sifulan bisa membukakan puasa orang Maka saya harus juga membukakan puasa Sifulan membaca Al-Quran sekian kali Bulan Ramadan, Saya juga harus membaca Al-Quran Sedikian kali dalam bulan Ramadan. Wal-mubadaratu ilat taubati An-nasuh min <-tuh> sa'idid zhumub Was-sayyi'at Dan persiapan menyambut bulan Ramadan yaitu bersegera bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk agar nanti dalam bulan Ramadan kebiasaan itu tidak terbawa. Yang biasa tidak menjaga mata, yang biasa melihat hal-hal yang haram, terutama perhatikan para pemisan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan semakin ramai acara-acara dan demi Yang di sana mungkin terdapat pembukaan aurat, mungkin terdapat menggoda orang mungkin terdapat dusta lawak-lawak yang di yang mendatangkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan semisalnya. Maka tinggalkan bulan Ramadan, tinggalkan hal itu dalam bulan Ramadan. Ya, ber, bersegera bertobat dari sekarang. Bersegera bertobat dari sekarang dari seluruh dosa dan kesalahan. Taubatnya yang benar-benar taubat kata Imam Ibnu Abbas rahimahullahu taala. At-tanasuh wa ta'awun alal birri wa taqwa Termasuk menyambut bulan Ramadhan saling menasihati Dan saling bertolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa maksudnya para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mulai bulan Ramadhan Kita sambut bulan Ramadhan terutama Bulan Ramadhan terakhir ini Bulan Ramadhan saat ini Mungkin ini Ramadhan terakhir kita, kita tidak tahu mulai kita saling diantara keluarga, suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, kawan-kawan yang terdekat terutama saling tolong-menolong untuk benar-benar azimah -benar as-sadiqah, tekad bulat beribadah dalam bulan Ramadan. Ingatkan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian, wattawas bil ma'bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan saling memberikan wasiat dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kemudian yang selanjutnya wa da'watu ila kulli khair litafuzu bil karamati wal ajril 'azim dan saling mengajak kepada kebaikan agar kalian mendapatkan kemenangan dengan kemuliaan dan pahala yang besar. Tunggu apa lagi? Ramadan di depan mata, di depan pintu rumah Anda, sambutlah dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dengan bergembira. Yang kedua, dengan tekad yang bulat. Yang ketiga, dengan tekad yang bulat, eh, yang kedua tadi tekad bulat untuk berpuasa dan beribadah di malam hari dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tekad yang bulat untuk berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan dalam bulan Ramadan. Yang keempat, tekad yang bulat untuk dalam bulan Ramadan, saya harus bertobat Cukup kiranya dosa itu Saya harus bertobat Yang kelima, saling menasihati Di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan yang keenam, saling beramar Ma'ruf, na'ih, munkar. Yang ketujuh, berdakwah kepada kebaikan Semoga Ramadan ini kita diberkahi oleh Allah Semoga Ramadan ini kita Dimerdekakan oleh Allah dari api neraka Semoga Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan ini kita mendapatkan malam yang lebih baik dari seribu bulan. Wallahu Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.